Selamat siang, b u Iya, silakan. Iya, kalau saya sendiri itu setuju ya, karena setiap saya pasti kan ada jumlah kapasitas maksimumnya, jalan-jalan, a n jadi macet karena saya-nya terlalu besar.、Hmm. Tapi kalau tahun depan, misalnya jumlah penumpangnya dilihat semakin bertambah ya, mungkin jumlah angkutan armadanya juga boleh ditambah ya. Terima、hmm. kasih. Oke,、okay, baik, terima kasih. Iya, dengan Bapak. Iya.、Hmm. Jimmy, Jimmy Jimmy, oke,、okay. Pak Jimmy, silahkan、Kak. Ya, tujuh, Bu Termasuk juga kalau bisa diterbitkan itu angkot-angkot di Bogor Yang u d a h s e m r a w u t Kemudian juga kalian juga yang di Jakarta n i h k a l a t itu kebanyakan, Bu Terima、uh -huh. kasih Oke,、okay, terima kasih, Pak Jimmy Kemudian Pak Budi, selamat siang Ya, selamat siang Ya, silahkan, Pak nah, Kalau saya kira sih lebih baik diserangkan keempat di pasar aja ya、uh -huh. nah, Pak a u d i sekarang t e r u ada Takutnya ada monopoli lagi gitu kan? Oke.、Okay. Kalau ini kan empat delapan empat delapan aja tuh yang megangnya kata r Bandung.、Uh -huh. hmm, kalau sekarang udah, istilahnya udah terbuka lah gitu. Ini baik, saya rasa akan p a s a r a j a Oke,、okay, baik. coba l a n g s u n Pak Budi.、Ya. Pak Andre, selamat siang. Iya, s e l a m a s i l a k a n Pak. m e n u r u t k u どうです、ね、か はい。 Memang diperlukan Kena kepadatan Jakarta-Bandung Lalu lintasnya Tapi seharusnya untuk jangka panjang Yang perlu dipikirkan itu Seharusnya itu Perkeretapian Itu harus mendominasi Transport Jakarta-Bandung Nah poin yang paling penting Itu Waktu、uh -huh. Maunya itu Bandung-Jakarta Naik kereta api Harusnya itu PT k e r e t a n y a berusaha s a y a bisa dua jam. Kalau itu bisa dilakukan, tentunya modernisasi relnya dan keretapinya tentunya ya. Nah, jadi kalau itu bisa dilakukan, saya kira animo masyarakat akan naik keretapi tinggi lagi.、Uh -huh. Nah, kalau animo masyarakat tinggi, secara pasar, itu perusahaan-perusahaan t r a n s p o r t yang sifatnya macam-macam itu sekarang ya yang Jakarta-Bandung mau-mau gak g mau berkurang lagi begitu Oke.、Okay. ya terima kasih Pak Gilbert silahkan i ya selamat siang Pak s i l a k a n tidak setuju Pak itu masalahnya Kota Bandung macet bukan karena mobil travel karena itu infrastrukturnya itu harus ditangun itu kan jalan-jalan n juga sempit-sempit semua ya dana dari m a c e t kemana Ya kan, bukannya travel yang dilarang, ya kan trayek ke Bandungnya, kereta api sudah, sudah tidak ada kan trayeknya. Jakarta, ba, Jakarta Bandung itu sekarang travel yang mau dilarang, itu salah tuh, salah besar itu, ya kan uang pajaknya itu kemana, ya kan gitu aja makasih. Ya terima kasih Pak Gilbert, paras lah kan? Kalau、oh, enggak saya, oke ya. Paras, Mama, dikecilin dulu volume radionya Pak. ya silakan ya, itu betul b t u g a k boleh lah k a r a sekarang ada i t i l a h n y a pembatasan, serahkan m e k a i s e pasar ini nanti ada kecenderungan untuk kong kali kong atau apa、eh, t e r s k o l a n gitu enak dong yang sudah ada terus bisa mau、eh, kue dan h a itu nanti、eh, g a k sehat Begitu, ya baik pak Andri silakan s a y a kira n i、eh, masalahnya Uh, travel tidak akan membuat macet Kota Bandung, n g g a k pasti ya? Yang kedua Yang kedua、uh, Ini memang permainan d e b a t teman perhubungan ya, Dinas perhubungan Aduh, Sorry Pak, saya itu kalau lihat Mental mereka itu u d a h Bobrok banget, dia cuma mau Dilarang, tapi bisa Begitulah kira-kira yang terjadi Di semua bidang Pak Semua dilarang Dilarang bikin kantor disini, tapi ternyata bisa asal nyokok. Aduh, maaf pak, begitulah keadanya a n pak, jaga anu pak, pemerintah kita pak. Terima kasih pak. i Ya baik, Ibu e v i s i l a k a n Selamat siang. Siang, s i l a k a n bu.、Um, komentar saya, kalau naik travel kayak ekstran atau jika g a n t i itu kita sudah pasti nggak beli catutan, ya. Dan itu sudah jam-jamnya teratur, nggak pernah terlambat, gitu. p j k a dulu saya selalu senang sekali dengan tren dan k e r a k api tapi belakangan kan banyak c a t a t a n dan suka d i l i d a p a t tiket resmi mesti beli gimana、uh, ya serba s e m r a u sampai akhirnya、Aduh. ada trans ada jipakanti gitu、uh, mengalami lebih baik gitu untuk yang membutuhkan Jadi bingung kalau、mm, travel itu nanti akan dibatasi atau dan lain-lain yang berwenang. Itu komentar saya. Ya, baik. Pak Handoyo, silakan. Siang, Pak. Siang, silakan Pak. Ini saya lihat pemerintahan kita ini semua k e b i j a k a n a a terbalik semua ya. Kan lebih baik travel daripada mobil pribadi yang makin banyak. Orang baik travel nggak usah bawa mobil pribadi. a r t i mengurangi mindset ini. Saya bingung ini. Kebiasaannya bagaimana nih ya pemerintah ini? Itu juga kalau misalnya、e, seperti kereta itu, kenapa tak bisa jalan? ya Memang kita tahu di negara lain itu, kereta umumnya kalau untuk buat profit susah ya. Tapi itu salah satu dukungan pemerintah terhadap rakyatnya. Di Singapura juga gitu, mereka ada subsidinya itu. Jangan terlalu itu, saya kira kasihlah ke pasar gitu, untuk menentukan gitu. Yang nggak bisa maju ya mundur gitu aja. Terima kasih.